di sini ada nggak orang yang yang salah tapi nggak pernah ngakuin kesalahannya ada nggak ada nggak banyak jangan kalau kalian salah kalian harus ngaku salah kalau nggak kayak suka teki dong ya gak sih? Mm.